Anda tengah mendengarkan audio terapi gelombang otak atau brainwave therapy. Pastikan minumlah segelas air putih sebelum memulai sesi ini. Tutuplah mata Anda untuk mengurangi masuknya sensori yang diterima oleh otak.